barangkali ada tanya jawab saya persilakan. Cuma subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah untuk pendalaman materi. Barangkali ada yang belum dipahami silakan mempertanyakan dari pembahasan maupun di luar pembahasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya mengenai e, pengetahuan mengenai hal yang goib. Bagaimana tadi disampaikan bahawa itu pengetahuannya Allah subhanahuwataala dan bagaimana dengan zaman sekarang yang ada orang yang mengaku dengan. Apakah mereka bisa mendapatkan hal hal yang goib juga selain Rasul atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Contohnya seperti apa? Ya mengenai eh, apa apakah itu berupa firasat atau ramalan atau bagaimana? Baik. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui perkara gaib seperti sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menegaskan dalam ayat yang lain kullah ya'lamu man fis sama'i wal ardi al-ghaiba illallah katakan tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah dan ini termasuk keyakinan pokok seorang muslim termasuk keimanan mengimani hanya Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Iya. Berang siapa mempercayai selain Allah ada yang mengetahui perkara gaib. Maka itu termasuk kategori syirik. Iya. Oleh karena itu. Meramal masa depan termasuk kategori syirik. Itu termasuk uh, praktek perdukunan. Jangankan orang yang melakukannya, orang yang percaya kepada dukun atau tukang ramal dia juga syirik, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man atakahinan au arrafan fadzakkahu bimayakul fadzkafera bimanzila ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal? Arrof, tukang ramal. Ya. Kemudian dia percaya dengan ucapan tukang ramal tersebut, maka berarti dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hukum orang yang mempercayai tukang ramal. Apalagi tukang ramalnya itu sendiri. Ya. Bahkan dalam Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang sekedar bertanya tentang hal gaib kepada dukun atau tukang ramal, tapi setelah dukun itu menjawab dia nggak percaya, ah saya nggak percaya, dia bertanya tapi nggak percaya, maka kata Nabi SAW, lamtuk balahu salatut arba'in alilatang, salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam, ya kata Imam Nawawi rahimahullah itu bukan berarti dia nggak wajib lagi sholat, tetap dia harus sholat, hanya saja sholatnya tidak berpahala. Kalau dia meninggalkan sholat, ini dia menambah dosa yang lain, termasuk juga dosa kekufuran meninggalkan sholat. Jadi tetap dia harus sholat. Iya, itu orang yang sekedar bertanya, lalu dia tidak percaya. Kalau dia percaya, berarti dia telah percaya selain Allah mengetahui perkara gaib, maka itu syirik. Iya. Apalagi yang melakukan praktek uh, Peramalan tersebut Ramal-meramal Oleh karena itu uh, Perlu kita ingatkan juga Banyak di majalah-majalah remaja ya, Ada Ramalan bintang Sesuai dengan Zodiac ya, Sesuai dengan Tanggal lahir Kalau orang ini lahir bulan September Misalkan bintangnya Libra Bulan ini Jodohnya seperti ini, rezekinya seperti itu, itu termasuk, itu termasuk kategori uh, syirik di dalam perkara ini ramal meramal, ya. Yeah. Adapun firasat, firasat itu uh, apa namanya? Dia bukan termasuk meramal ram perkara gaib, itu hanya seperti perasaan dan tidak bisa dipastikan juga, ya. Yeah. Nggak bisa dipastikan Firasat itu Dia seperti ilham Yang Allah berikan kepada seseorang Namun bukan sebuah kepastian ya. Misalkan seseorang berfirasat baik Dia berfirasat Dia akan mendapatkan kebaikan ya. Atau dia berfirasat oh, Bisnisnya akan berhasil Itu hanya sebuah firasat Dan bukan sebuah kepastian. Beda dengan orang yang meramal. Ya. Beda dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini. Beliau sudah pastikan, besok akan menang. Beda kan? Yang ini cuma merasa. Firasat itu adalah seperti orang yang optimis. Saya optimis. InsyaAllah saya berhasil. Bukan sebuah hal yang dia pastikan. Kalau dia berani memastikan, maka dia seakan-akan telah memposisikan dirinya Seperti Allah Yang bisa memastikan apa yang akan terjadi Besok ya. Jadi firasat tidak terlarang Dan orang yang beriman itu Semakin baik keimanannya Firasatnya semakin tepat ya. Walaupun itu bukan sebuah kepastian Sama dengan uh, Contoh lain ya, Yang hampir sama meramal cuaca. Pada hakikatnya itu bukan meramal perkara gaib. Tapi hanya perkiraan. Ya, enggak bisa kita pastikan besok pasti hujan. Nah, kalau kita pastikan seperti itu, berarti kita sudah memposisikan diri kita seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa bisa diperkirakan? Karena melihat tanda-tanda alam. Ya, langit sudah mendung atau angin mengarah ke arah tertentu daerah ini biasanya hujan ya kemarin-kemarin terjadinya seperti itu nah jadi itu juga bukan termasuk uh, meramal perkara gaib yang diharamkan di sini baik jadi intinya uh, firasat itu hanya sebuah apa namanya atau sesuatu yang bukan memastikan perkara gaib ya jadi tidak terlarang demikian wallahualam Silakan ada yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pak Ustad dari hadis tadi kan ada terkait dengan kepemimpinan itu adalah eh, nanti dia melahir adalah penyesalan. Jadi ada dua pertanyaan saya. yang Pertama adalah dalam konteks apa yang ada sekarang, terutama Indonesia lah kita sebut Indonesia, ini kan semua tidak ada pemimpin yang naik, memang sekarang ini yang ditunjuk, beda dengan generasi era sebelumnya segala macam, mau jadi gubernur lah, jadi bupati, pasti menyiapkan duit silahkan meminta jabatan ke rakyat dan segala macam nah, pertanyaan saya yang pertama adalah kita ini <tuh> Apakah tim sukses lah apa namanya Nanti gimana nanti dia umil akhir nantinya Kita tahu bahwasanya orang yang kita Bantu atau tim suksesnya dia Kita tahu nanti dia akan menyesal nanti dari akhir Orang yang menjadi pemimpin. Nah kita yang menjadi tim sukses Atau orang yang memberi ucapan selamat Kira-kira nanti gimana dia umil akhir Pertama itu Yang kedua adalah Nah ini yang terjadi di sekarang kita ini ini sekarang lagi 2017, ini bagaimana kita membendung, kita mencari kepemimpinan yang muslim ya kan, nah kira-kira gimana Pak Ustadz, pasti ada orang muslim yang memang harus keluar dari zonanya untuk, eh, ya, dia harus diminta untuk dipilih kalau enggak ya, pasti yang yang ini lagi, yang non muslim lagi ini yang berkuar-kuar gitu, loh. kira-kira seperti itu Pak Ustadz, makasih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada asalnya Model pemilihan Dengan cara Suara terbanyak ya, Demokrasi Suara mayoritas Ini bukan ajaran Islam Sudah kita maklumi Ini ajalan, ajaran orang-orang kafir Dan dampaknya Itu sangat jelek Sangat buruk Iya. Apa dampaknya jemaah sekalian? Orang yang tidak layak memimpin karena dipilih suara terbanyak akhirnya jadi pemimpin. Mau dia pencuri, orang kafir sekalipun kalau rakyat banyak memilih, akhirnya dia yang memimpin. Iya. Dan hakikatnya orang yang terpilih dengan suara terbanyak itu sebetulnya jemaah sekalian bukan mayoritas rakyat yang memilih bukan ya tetapi yang memilih mereka adalah sekelompok orang segelintir orang yang punya uang ya yang bisa membuat pencitraan ya kan dia koruptor, dia orang kafir Karena mereka punya uang Bisa membeli media Bisa pasang iklan Akhirnya Persepsi masyarakat Mayoritas yang kebanyakan Bukan orang pintar Bukan orang yang mengerti agama Bisa dirubah Yang seharusnya dia Makhluk yang paling Allah benci Kok tiba-tiba menjadi pahlawan ya. Koruptor sekalipun Tiba-tiba menjadi Orang yang paling layak memimpin, karena pencitraan. Yang bisa melakukan pencitraan siapa? Yang punya uang membeli media, ya. membeli iklan. Itu hakikatnya demokrasi. Ya. Jadi itu bukan ajaran Islam. Di samping juga bermutarat. Kalau begitu bagaimana ajaran Islam? Dalam ajaran Islam itu memilih pemimpin adalah yang paling pantas memimpin Terutama dia punya ilmu agama Kemudian dia punya keahlian untuk memimpin Ini dua Dia punya ilmu agama Mengerti hukum-hukum agama Karena bagaimana dia mengurus rakyat kalau tidak mengerti hukum-hukum agama yang kedua dia punya keahlian memimpin dan punya kekuatan untuk memimpin orangnya kuat dan amanah gak gampang ditekan, gak gampang diatur-atur oleh bawahannya atau oleh kekuatan politik tertentu itu kriteria pemimpin dalam Islam tidak peduli mayoritas orang gak suka kepadanya tapi secara hukum Islam dia yang paling pantas Maka dia yang harus dipilih menjadi Pemimpin ya. Bukan karena dipilih oleh kebanyakan orang Maka ini yang pertama Sudah jelas Itu cara memilih pemimpin yang salah ya, Dan tidak pernah ada Dalam sejarah Islam Rasulullah SAW sebelum meninggal Beliau sudah memberikan isyarat Yang akan menggantikan Aku adalah Abu Bakar Kalau Abu Bakar sebelum meninggal Beliau sudah tegaskan yang akan menggantikan aku Umar dan para ulama sepakat Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW dalam umat Nabi Muhammad ulama juga sepakat Umar adalah manusia terbaik nggak ada perbedaan pendapat ulama Umar adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar Kemudian ulama sepakat. Usman adalah orang terbaik. Ya, walaupun ada sebagian yang mengatakan ada perbedaan pendapat. Apakah Usman atau Ali yang terbaik. Namun pendapat yang benar. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Usman yang terbaik. Baru kemudian Ali. Jadi dipilih sahabat yang paling baik. Baik dari segi ilmu agamanya. Dari segi amalannya. Dari segi keahliannya memimpin. Itu yang dipilih jadi pemimpin terserah masyarakat senang atau tidak kalau dia yang pantas memimpin dia yang harus dipilih jadi jauh bertentangan dengan sistem demokrasi ya itu pada hukum asalnya tidak boleh siapa yang ikut terlibat menjadi tim sukses berarti dia menolong dalam perbuatan dosa bukankah Allah telah mengatakan wala ta'awanu alal ismi wal udwan janganlah kamu tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan Iya, jadi yang terlibat memilih maupun membantu dia juga terlibat dosa. Ini pada hukum asalnya. Tetapi jamaah sekalian di dalam syariat Islam juga hukum asal itu bisa berubah dalam kondisi darurat. Ya kan? Kita kan tahu uh, makan babi itu haram, tapi kalau darurat boleh sebatas apa namanya kebutuhan. Ya, untuk menghilangkan lapar, jangan kita simpan lagi itu babi untuk makan nanti malam. Misalkan, sebatas kebutuhan saja. Demikianlah hukum Islam. Ya, kadang yang haram dibolehkan apabila kondisi darurat. Ya, oleh karena itu kita harus berkonsultasi dengan para ulama bagaimana seharusnya yang kita lakukan. Hanya saja secara umum banyak sekali ulama yang membolehkan apabila kondisinya seperti itu, Pak. Ya. Ada orang orang kafir yang mencalonkan diri sebagai pemimpin. Agar dia tidak terpilih, maka dengan terpaksa orang muslim pun ikut. Supaya kaum muslimin memilih orang muslim tersebut. Ya. Jadi insyaallah kalau memang kondisinya seperti itu, itu kondisinya terpaksa. Sifatnya darurat. Walaupun harus kita paham Ini sebenarnya haram Hanya karena darurat terpaksa Orang muslim harus Berjuang supaya Yang memimpin adalah orang muslim Karena ulama seluruhnya Sepakat Fukaha seluruhnya ahli fikih Seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat Orang kafir itu Tidak boleh memimpin kaum muslimin Dan itu jarang-jarang ulama ahli fikih sepakat ya. ya. Kalau kita baca Masalah-masalah fikih terutama ulama empat mazhab, banyak terjadi perbedaan pendapat. Ya. Banyak terjadi perbedaan pendapat. Tapi dalam masalah ini, boleh atau tidak pemimpin kaum Muslimin itu orang kafir, ulama sepakat tidak boleh. Bahkan kalau tadinya dia muslim, kemudian murtad, ulama juga sepakat dia harus dipecat. Ganti dengan yang muslim. Ya. Maka itu termasuk hal yang darurat, sifatnya. Ya tetapi yang seharusnya kita lakukan adalah berkonsultasi dengan para ulama gitu kita jelaskan kondisi kita yang sebenarnya hanya saja gambaran umumnya seperti itu ya kalau terjadi uh, di satu negeri pemilihan antara muslim dengan kafir maka kita harus pilih yang muslim tentunya ya dan daripada orang kafir itu memimpin ini sudah jelas-jelas di depan mata maka harus ada muslim yang E, maju untuk e, menjadi pemimpin. Ya, sekali lagi ini kondisi yang sifatnya darurat dan pada hukum asalnya hal itu tidak dibenarkan. Ya, barangkali demikian. Wallahu aalam. Ada yang pertanyaan lagi? Sudah cukup ya. Baik. Jemaah sekalian ini yang bisa saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdik Ashadu wa ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih Wasallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wasallam Walhamdulillahi rabbil alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh